p a k Budi, selamat pagi. Pagi, selamat ya. tahun baru dulu ya. Terima ya. kasih, selamat tahun baru juga p a k Budi. Silakan. Jadi saya memang juga sebagai k o n g t e di sekolah nih di dua tempat ya. d a r i salah satunya sekolah negeri. Saya lihat、uh, guru negeri itu entah bagaimana katanya kan sebenarnya mereka sudah diberikan apa namanya sebutlah tekompe yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini di Jakarta Bu yang o m o n g ya Tapi kenyataannya Dalam cara mengajar itu masih Orientasinya bagaimana Supaya lebih banyak mendapatkan Tekompe gitu e n t a k diatur caranya bagaimana ya Memang ada perbaikan Tapi karena motivasinya seperti itu Akhirnya dalam cara mengajar itu Belum namanya Memotivasi Bagaimana supaya anak s e n a n g belajar sendiri Artinya membiarkan anak ya Kalau diberikan motivasi, mereka jadi senang belajar di rumah. Mungkin mereka bisa lebih pintar dari gurunya, ya n g g a k apa-apa. Nah, itu kurang, Bu. Kalau saya lihat, jadi cara mengajar guru itu kurang memberikan motivasi anak belajar sendiri. Gitu, Terima kasih kembali, Pak Budi. 633-9160 untuk anda yang lainnya. Silahkan. Pak g i l b a selamat pagi. Ya, selamat pagi.、Silahkan. Selamat t e m b a t ya. t e r i m a k a s i h Bapak. Sama-sama. It、e, Saya rasa sih ini Memang sistemnya Gak pernah maju Kalau kita lihat dari 60、eh, Tingkatnya terlalu jauh sekali untuk, untuk, untuk membaca Di tingkat 57 Matematiknya 61 Ipah di 60 ya. Sistemnya Ini sistemnya nih, Sistemnya gak benar s i l a k a n Bapak. Iya, saya ingin s e d i k i berkomentar tentang pendidikan itu ya.、E, di Indonesia ini, anak SMP SMA p a j a r a n n y a 13-16 matem. itu. Sementara di luar negeri mungkin cuma belajar 5 atau 6. Kita di situ aja udah kelihatan bagaimana anak kita dididik ya. Itu aja. Iya, terima kasih. Denny, selamat pagi dan Pak Agus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. t a h u n baru. s Selamat pagi.、Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya kalau kita lihat inilah akar permasalahan bangsa ini Kita nggak punya pemimpin yang konsisten Seperti diberitakan sebelumnya Semua masalahnya sama ya Ganti menteri, ganti aturan Semuanya objeknya uang, uang, uang, uang, uang Negara ini hancur sama uang Jadi kelihatannya sulit ini Kalau mau berubah carilah menteri Ataupun presiden, ataupun partai yang tidak pakai uang、uh, ubah itu undang-undangnya, terima kasih Pak Hans, e l a m a t pagi silahkan、uh, kalau menurut saya sistem pendidikan kita itu lebih banyak menghafal ya daripada、uh, mengerti gitu siap a a r a n n y a itu aja s i b u ya, terima kasih, Pak Rudy, selamat pagi selamat pagi b u ya selamatkan baru b u ya terima kasih Pak Rudy, s a m a juga untuk anda ya s i l a k a n Uh, saya m e n y a m p a i k a n Bu, ya, akar permasalahan di negara kita sebenarnya bukan. Yang uh, tadi, uh, karena pendidikan tertinggal itu, saya pikir bukan cuma pendidikan tertinggal. Kita tertinggal segalanya di negara kita ini, Bu. Saya setuju dengan opini yang、uh, disampaikan Bapak sebelum saya ini, Bu, ya. Kalau akar permasalahan di negara kita kompleks, Bu, ya. Jadi, saya pikir、uh, kita coba t e g a k a n hukum, u、uh, n、uh, terutama u k t p e m b e l a n t a s a n KKN, karena... ini いグス、スパゲー。 Uh, saya tidak tahu metode apa yang dipakai di dalam lembaga itu Tetapi kalau kita lihat di dalam、uh, kompetisi olimpiade fisika ataupun matematika Atau bahkan di antara teman-teman atau anak-anak muda sekarang yang belajar di luar negeri Justru Indonesia itu tidak tertinggal dalam aspek matematika dan fisika Tetapi t i d a k Secara umum, mungkin saja bahwa beberapa daerah kita cukup tertinggal, tapi kalau kita lihat pada anak-anak muda sekarang yang ikut berkompetisi dan belajar di luar negeri, saya tidak yakin dengan data itu. Jadi validasi dari metode yang dipakai, saya tidak yakin dengan data apa yang disampaikan dengan lembaga itu. Kita boleh、uh, d a p a t k a n masukan dari lembaga ini, tapi ranking kita tidak akan serendah itu.、Saya cukup c o n f i d e n dengan data apa yang saya punya baik Akhir itu terima, terima kasih Pak Agus, Pak, Ibu y u d i selamat pagi selamat pagi s i l a k a n kalau menurut saya,、uh, saya setuju pendapat Pak Agus, kalau itu sepertinya a a g kurang k akurat, c u m a saya akui memang kalau,、uh, kalau saya lihat ada, pertika, ada ketimpangan di antara anak-anak yang sekolah di kota dengan s e k o l a h di p e d a l a m a n sehingga、uh, data itu menjadi mungkin benar aja seperti itu dan saya juga melihat kalau sepertinya kurikulum pendidikan di Indonesia itu ter terlalu、uh, kurang, kurang efisien gitu, karena kebanyak,、uh, terlalu banyak pelajaran-pelajaran yang sepertinya tidak penting seperti yang saya pernah alami waktu mendampingi adik saya sekolah itu banyak sekali mereka harus dipaksa menghafal pelajaran-pelajaran yang harusnya mungkin malah lebih butuh banyak praktek seperti itu, jika Akhirnya pada tahap tertentu anak-anak menjadi bosan dalam membaca dan bosan untuk,、uh, untuk semakin belajar sebagai matematika Itu mereka s udah mengalami kebosanan lebih dahulu seperti itu Terima kasih Pak Hari Selamat pagi m a k a n k a n Pak Hari Kalau paling mendasar negara ini nggak bisa maju karena korupsi Karena dari situ kita tarik kenapa kurikulum begitu tepat begitu banyak Itu kan berhubungan dengan kerja tangan b u k u i t u berhubungan dengan u a n g yang banyak. Terus nggak ada yang mau m e r u p a h pemimpin kita yang sekarang ini... ...nggak bisa diharap karena kalau lemah. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Dea. Terima kasih, Mbak. Dea、ya. aja, Mbak. Oke,、okay, silakan. Dea. Walaupun tadi dibilang kalau dalam Olimpia Dei t u kita menang ya. Itu kan satu-satu. Maksudnya nggak semua sekarang menyeluruh ya. Jadi menurut saya, kalau negara-negara yang maju itu... マリカンが出てき、ま、たんですか kepada、uh, untuk kepentingan politik、uh, dikorupsi juga seperti kata bapak tadi itu untuk kepentingan kekuasaan untuk kepentingan kelompok-kelompok dan lain sebagainya jadi pendidikannya itu memang nggak、uh, seimbang n g a k nggak merata gitu sebenarnya、so, bisa uh, kalau、uh, pemerintah punya politikawi untuk n t u k kebaikan gitu k n ya untuk kepentingan karena、uh, apa k a l i m a dari nega maju mundurnya suatu negara itu tergantung kepada pendidikannya gitu ya seperti di Jerman itu ya misalnya、uh, dulu ya waktu uh, uh, ya saat itu ya itu、uh, mereka dari 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 t ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たは、私たちは、私たちたちたちは、私たちたちたちは、私たちたちたちたちたちは、私たちたちたち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私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 misalnya dirawat di salah satu rumah sakit di, di sana itu, gratis gitu ya jadi jelas、uh, Indonesia ini karena korupsinya lebih u t a m a k a n sehingga dana untuk pendidikan untuk kesehatan itu kurang, kesehatan itu juga perlu ya. karena、uh, di opet yang cerdas itu juga ada kesehatan fisiknya juga gitu ya. jadi negara-negara yang maju itu adalah mereka lebih m e m g e t a h a n k a n pendidikan, itu ya Mbak, terima kasih terima kasih, Pak Si mau sesuatu lagi begini kita sebenarnya gak usah lihat sini kanan ini mau sampai kapan kita malu, ya kan malu dan juga makanya jangan ngurusin macam-macam dulu jangan bolak lah apalah ngurusin, makanya ini pemimpin-pemimpin yang di atas, jangan tutup mata lihat, jangan c e l i p a r laporan aja, ya kan coba kita lihat b e r a p a kali televisi, di perbatasan Malaysia yang di Kalimantan itu dia, penduduk asli kita, dia b i l a di Malaysia itu lebih, p e n d u d u k n lebih bagus, disana di perbatasan itu, buru dia datangnya ジャラハン、フロマウス、ポイタン、モロシー、ヤングロー、ヤングロー、セブン、リキャダクタ、リバー、ラフォーラン、フォランアジア、オケバウス、リアクタ、リトルカリマタンとディティフィア、リトルマタン、フォルダさん、ヤングローキータ、リバウスリア、フォルダさん、ヤングローキータ、リバウスリアクタ、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤングロー、ヤ い <Dia>、uh, nah, a ス・バグス、レブ an,、uh、i マザー屋、ウルグミラス・パ l ブランス・パリ、ジマー・ジョバー、レジ c ェクト・バキトリア、ブルム・スコラ、ブルマス・ポルターのハンチュー、ジャサジャ、ウォン・ウォン・レポーサー、プレセン、ボティバサンス・プレセン、ジマン・アドバリティバンス・マンド・アパート・アシュラー・マフォー・ジョバー・バグマン、アスポータム・スパブ、ジマン・ライト・バリア・ジュバリア・ジュバリア・ジュバリア・ジュバリアジュラ。 どうしたらいいのどうしたらいいのはい。では、l は西村。どうしたらいいのどうしたらいいのはい。で<音>は<楽>、私はお客さんに l 越しいただきました。私はお客さんにお越しいただきま h た。私はお客さんにお越しいただきました。はい、ah nah, ah nah,。で<音>は<楽>、私はこのようなディレクターを見つけました。 Mereka juga nggak tahu studi banding, studi banding apa itu k e l u a r n e g e r i saya nggak tahu. Yang pasti mereka tuh ributin politik segala macam, nggak mikirin, nggak mikirin tuh k e b i n t a r a n anak bangsa gitu loh. Saya kira banyak lah orang Indonesia ini yang otaknya lebih pinter, buktinya waktu kita di hotel itu yang canggih-canggih tuh bikin tiket t a h u segala macam i t u orang Indonesia, berarti kreatif gitu loh. Cuman pemerintah ini nih yang saya sayangkan, mereka ributin politik aja. Pendidikan nggak diurus sama sekali, mau budget 20%. Cuma budget doang di Serapaya Kaga, e jadi saya pikir pemerintah ini salah t o t a l i pemerintah lah, suatu sistem yang harus dibentuknya pendidikan untuk kemajuan bangsa ke depan, tapi mereka n gak g lakukan gitu loh, mereka ribet politik lah, senturi lah, ini apa lagi ada, gitu aja, makasih. Baik, terima kasih. b a Dibio, selamat kasih, siang. Selamat n u Harus saya, Bu, ya, yang salah adalah sistem pendidikannya itu tidak match dengan dunia kerja, karena pelatihannya itu hanya teori. Dan teorinya itu diindoktrinasi dari para guru atau dosennya, sehingga mestinya dikembalikan ke mahasiswa-siswanya, bahwa siswanya itu harus mencari sendiri、uh, untuk selanjutnya dikembangkan menjadi suatu produk, gitu loh, macam robot pintar dan sebagainya. Buktinya kita juara kok akhirnya. Nah, oleh karena itu sistem kurikulumnya juga harus dirubah, dan sistem ujiannya juga tidak sekarang teori lagi, tapi justru ujiannya presentasi. Presentasi yang buruk disuruh mengulang gitu aja Jadi n gak g ada ujian Ujian itu kan sepertinya kita dicetar dengan suatu yang daya ingat Bukan daya kreativitas gitu loh Nah disitulah perlu adanya p e m b a r u a n sistem pendidikan nasional Oleh karena itu mohon diteruskan ke Deptikbud, Diktiknas, Dikti dan sebagainya Bahwa ujian teori n gak g ada lagi Adanya ujian presentasi dan kreativitas Sampai dimana k e m a h l i a n kita Itulah yang menunjukkan bahwa Kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini g i Terima u Bu. loh t kasih Baik, terima kasih Pak d i b i o、oh, Halo saya Ibu Liang、uh, Kalau menurut saya、uh, Sistem mengajarnya itu membuat Anak-anak、uh, itu merasa sekolah itu sebagai satu kewajiban Bukan dibikin fun Sehingga jadi mereka daya kreasinya kurang Terus a begitu Indonesia juga n Gak g ada museum atau apa yang membuat anak-anak itu mau untuk p e l a j a r i lebih. Terus buku-bukunya juga banyak, jualannya komik-komik i -komik t u Jadi bukan, bukan membaca yang mengembangkan pengetahuan, tapi hanya just for fun gitu. Beda sama di luar negeri kan bacaannya udah berat-berat gitu kan. Jadi ya susah mau ngarepinnya gimana, n gak g ada triggernya gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih b u Lia. Bapak a j i s e l a m a t siang. サイト e サイトのサイト a n イトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサ i トのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイト a サイトのサイトの d イトのサイト e サイトのサイトのサイトのサイトのサイト n サイトのサイトのサイトのサイトのサイト a サイトのサイトのサイ p の n イト d i イトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイト m サイトのサイトのサイトのサイトのサイト a サイトのサ a トのサイ a Guru-guru yang menganggap、uh, itu semua dari buku, gitu ya, textbook sekali, itu tidak ada praktek yang membangkitkan belajar,、uh, semangat belajar. Kemudian juga,、uh, kalau di Singapura, Singapura、uh, jumlah penduduknya sedikit, tapi berkualitas. Jadi mengurusnya gampang ya. Kalau kita jumlahnya banyak, tapi tidak berkualitas. Ya, karena itu susah mengurus、uh, pendidikan. dari Sabah ke Merauke itu untuk menyamakan standar etana saja banyak yang jeblok di daerah-daerah yang bagus hanya di beberapa daerah saja jadi itu tugas、e, pemerintah menyamaratakan、e, kualitas pendidikan di semua daerah di Indonesia sehingga、e, penilaian ranking itu bisa naik jika dibandingkan dengan n e g a r a lain. Makasih Baik, terima kasih. Bapak Freddy, selamat siang Iya, selamat siang Komen Bapak, Rana? Iya a lihat kalau anak-anak sekolah di sini i t u benar, yang banyak kan tuh disuruh hasil gitu loh. Padahal sebenarnya lebih lebih penting tuh pengertian makanya kalau kita lihat ya, misalnya kita ambil contoh tamatan binus nih, universitas komputer ya, itu mereka anak-anaknya t u kadang pernah kerja di kantor saya, dia mau copetin kabel komputer aja, seru pasang aja dia g a k bisa, saya sampai bingung saya, t a n y a y u k d a ribinus kah? Benar, tapi kan kita di teori, oh pantasan kamu, kamu harus mesti banyak lebih belajar sendiri. Jadi menurut saya memang sistem ini memang harus d i r u b a h Coba kita lihat ya kayak presiden kita tuh. Dia lagi r a p a t kabinet aja tuh dia bisa pakai highlighter, stabilo, d i r a p i t Saya berharap gitu orang Indonesia bisa kayak SBY semua. Cuman saya merupakan SBY nggak bisa arahkan Menteri Pendidikan itu ke lebih baik gitu loh. Karena menurut saya sih belum ada apa-apanya Indonesia ini. Cuma sekelintir orang aja. Makasih. Pak Rafli s i l a k a n Ya, kalau menurut saya zaman dulu itu waktu zaman Pak a r t h u itu sempat terjadi pembodohan publik. yang mana bahasa Inggris apa bahasa asing dilarang. Padahal banyak ilmu pengetahuan segala macam itu, waktu itu memang dengan bahasa asing tuh. Jadi belum translate bukunya, itu satu. Kedua, pemerintah kita nggak serius ya. Artinya mereka bisa pergi jalan-jalan, pergi l i negara lain, contoh negara lain, nggak tahu apa yang dicontoh. Nah, yang ketiga, memang ini nggak semuanya sih orang Indonesia tuh di bawah standar begitu, ada juga yang sebagian. Ini lah satu bukti bahwa Budget t u h penting sekali untuk pendidikan, jadi pemerintah harus lebih care lah terhadap budgetnya, fasilitas-fasilitas labnya, segala macam, gurunya. Guru banyak yang gak qualified, zaman 80-an punya guru sama tahun 2000 ini udah berbeda banget, mereka gak ngerti internet, a t a s y u k u s u k u r kalau mereka mau belajar. Kalau gak belajar, mereka tuh terbelakang banget, mesti di-recycle dulu gitu loh, makasih. Pak Sutiar, silakan. s e l a a siang, Pak. s e a m a siang, silakan, p a kalau ya kalau menurut saya ya p e n r i t a n y a itu j u g a ya maaf Pak Sutiar, Pak Sutiar bisa dikecil dulu volume radionya. Oke,、okay. kalau menurut saya itu ya penelitian-penelitian tidak -penelitian seluruhnya benar ya. Kalau secara umum memang t e l i h a t dari kota besar sampai kota kecil memang kita m e n g a k u i banyak kekurangan kualitas di matematika atau sains i n dan sebagainya itu ya. Nah, makanya itu harus ditingkatkan. Tapi kalau di kota k o t a b e s a r keunggulan m a s a l a di anak-anak m a t e m a t i m a s e n g m a s i n g n a keusahaan alam, itu tidak kalah dengan、uh, negara lain. Buktinya kita selalu juara Olympia de Mars, mendapatkan Mars. Saingkan kita cuma c i n a sama Taiwan juga di dunia ini. Jadi kita selalu yang juara dan itu menunjukkan bahwa kualitas anak-anak kita itu unggul di dunia. m a u di Eropa atau di mana, dia saint sebagainya mau dan kita masih unggul. Jadi itu tidak tidak seluruhnya benar hasil itu. Tapi sebagai s a m b u n memang kalau lihat pendidikan di sisa, di daerah-daerah itu, memang agak kurang kualitasnya. Jauh dibandingkan dengan kota-kota Jakarta, Surabaya, di Jakarta, dan kota-kota besar. Iya, baik. Terima kasih Pak Setiar. Pak Paulus, silakan. Iya,、uh, menurut saya Pak, pemerintah harus melakukan perubahan sistem penerimaan murid baru. Sayang sekolah bermutu hanya menerima murid yang berduit pak Mestinya pemerintah melakukan suatu kewajiban Bagi sekolah swasta bermutu maupun negeri yang bermutu Diharuskan menerima murid yang tidak mampu Tapi mempunyai prestasi di sekolah atalnya Minimal 10% dari isi kelas harus disediakan bagi murid yang tidak mampu Misalnya kalau hal ini diterapkan pemerintah pak Murid-murid yang berprestasi tiap tahun itu pasti bertambah Terima kasih Ya baik pak k r i s s i l a k a n Ya selamat siang Pak Ya silahkan Pak Ya sebenarnya、e, Buat saya n gak aneh juga Karena memang Mayoritas masyarakat kita Memang masih miskin Dan penduduk yang begitu banyak Memang Pukul ratanya Jadi kita dapat seringkat Memang jadi sangat rendah Ya betul tadi bahwa Tidak semuanya seperti itu Dan belum lagi Kalau misalnya adanya politisasi Ada m a r t i bahwa、e, Umumnya Ya saya tidak berpikir negatif Tapi itu perlihatannya Bahwa dengan masyarakat kita Yang bodoh Ini kan lebih gampang Untuk, untuk diatur oleh pemerintah Atau yang ingin berkuasa Terima kasih Ya baik, Pak Ari s i l a k a n Ya selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Ya kalau menurut saya ya Ini memang skema dari pemerintah ya Yang memang terlihat tidak serius untuk membenahi dunia pendidikan kita Kalau kita bicara masalah dana ya Kita, seberapa pun itu gak akan pernah selesai Mereka akan selalu b e r a l a s a n anggaran yang pernah cukup Kemudian、eh, alokasi juga tidak pernah tepat, s a s a r a n は私はそ、ま、ういうことです。私はそういうことです。そういうことです。そういうことです。そういうことです。 Jadi menurut saya yang perlu diubah ya, yang perlu diubah yang pertama nih,、uh, alokasi anggaran deh. Alokasi anggaran mendingan、uh, sejatran pertama sejahteraan para guru d a h ditingkatkan. Itu sudah semua ya dengan sapifikasi. Yang kedua, mutu pendidikannya itu diubah. Kurikulumnya itu sudah diganti, itu sudah t a k sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang. Dengan tutupan dunia kerja sekarang, dengan tutupan zaman yang semakin berubah. Itu yang paling penting bapak-bapak saya. Dengan dana yang ada, kita bisa maju kok. Saya、so, terima kasih. Ya baik, satu penampuan terakhir dari Pak Leo. s i l a k a n Pak. パーファミリー Yes, I can.Serania Immunority Bospa, Bositu Bandon Operational Scholar.Sembler?Panya Bosoriapa, Ituaga of the、e、a t h r i Makassi.Ya, Massuria, s yeah, s u r i a y s o r r y s h a k s u r i a y e s I c a m a u a s I a m a a e a a a a m u r s a a s, sih, s say, di, ia, Jadi, i s a I a n a i I t a a n a a a I a n r a n u i a a i I a t a a n a s i n s a a 20, 20 tahun yang lalu, sementara negara lain itu sudah mengembangkan diri.、Um, yang salah satunya, ini s a t pengajaran nih, ngomong one way s a h a r a s a s i h cuma itu. Oke,、okay. terima kasih, Pak Leo. Selamat sore, Bu Nena. s i l a k a n Kalau misal kita melihat pembaca itu sangat ketinggalan ya,、e, kita mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihapus saja bantuan operasional sekolah karena、e, tidak ada manfaat. オスマン Sorry? Sorry? Yeah, I'm saying that the guideline is that the documentary, the curriculum, the book, the same thing. アロスポニャ、ガイドライン、パス、アロスポニャ、コリドラマ、ケタノジュ、ロトのンラギモジャリアパン、ラファティンカー、マレクポロピアン、いいのロスディ。 ditingkatkan, itu semua harus jelas kita n g g a k konsisten terima kasih、okay. Pak Anton Halo Tama Tore Tuan Tuan Tuan. ya, kalau di, kita lihat, ini adalah cerminan parut-parutnya pendidikan di Indonesia itu, kita itu tidak punya cetak biru, mau apa negara kita ini 10 atau 20 tahun lagi sepertinya juga pemerintah パナークニャープリオリタン、ピュニアプリディカン。ピアプリマタウン、ディマンドリー、トラウディプラドラン。レビューバイ、トバ、ソムリンパ、フォークス、プリオリタン、パディディカン、アナアトンドニャス、ベティラン、シンガポール、ピュティガス、パディディカン、ピンギ、タン、ピンカ、プレコノミアン、プ Halo, selamat datang. s a y m a kasih p、oh, e a n y a a n Kalau、hmm. menurut saya, pendidikan sekarang terlalu variatif. Pelajarannya terlalu banyak. Untuk menatapnya kurang, untuk kita untuk、uh, hafalan itu udah kurang. Untuk b a c a n y a kurang, menulis i n t a kurang. Kalau dulu kita matematika itu tambah kurang, gaji sorry. Semua kita u d a h hasil, u d a h p a n t e baru kita kasih variasi yang macam-macam. Ternyata sekarang, variasi untuk matematika kita terlalu r u m i t Maka dari itu ya, untuk pendidikan kita matematika, untuk membaca, waktunya kurang. Oke,、okay. terima kasih Ibu. Bu Ani, Halo. s i l a k a n Ibu. Ya, halo sama t sore. Saya、hmm. ingin、uh, bersama bertanya. Sampling atau koresponden、uh, yang diambil untuk、um, apa, penelitian atau riset ini, itu survei ini adalah dari、uh, sekolah yang berada di kota besar atau kota kecil, karena hasilnya tentu akan mempengaruhi.、Hmm. Yang kedua, mungkin kita perlu meningkatkan dari kemampuan guru-guru kita. Ya, dalam arti metode... Dan cara pengajaran yang sesuai dengan、um, sifat dari masing-masing anak Jadi tidak secara klasikal seperti sekarang、hmm. Jadi mungkin hanya itu yang saya ingin tekankan Yaitu survei ini berdasarkan、uh, dari kelompok sekolah mana saja Karena tentu akan hasilnya berbeda juga Jadi kita jangan langsung melihat bahwa oh ini rendah Karena samplingnya itu, itu yang harus、uh, dilihat、yeah. Kalau memang misalnya di Singapura diambil dari、uh, sekolah terbaik Uh, misalnya peringkat terbaik no,、uh, sampai dengan satu sampai dengan sepuluh di Singapura, Malaysia dan lain-lain. Tetapi selentara Indonesia hanya diambil、uh, peringkat yang、uh, di bawah-bawah soal level kabupaten atau bahkan mungkin kecamatan. Tentu tidak akan sebanding hasilnya.、Uh -huh. Bagi, begitu saja. Terima okay, kasih. Terima kasih.